acara-acara televisi. Coba rekan-rekan yang hadir di sini cermati betapa banyak TV yang saat jam saat umat Islam sahur itu acaranya acara-acara banyolan-banyolan yang tidak bermutu. Betul enggak? Enggak bermutu gitu. Terus apa yang mau didapat, ya? Alhamdulillah kita di tv One ya. Itu tiap pagi jam 3 sampai setengah 5 Jelas gitu Materinya tuh jelas Nanti sore jam 4 Sampai menjelang maghrib Juga jelas Artinya apa? Dalam hal ini kita harus bersyukur TV One memberikan suatu Media pendidikan untuk bangsa Jadi bukan Membuat bangsa ini terlena dengan Ocehan-ocehan Dengan celetukan-celetukan Yang tidak bermutu Ya gitu, itu yang harus kita syukur, syukuri. Oke, okay, ibu bapak serta para pemirsa TV One, kita ini dalam kehidupan ya seperti di sebuah belantara, sebuah tempat dimana untuk sampai pada tujuan kita membutuhkan sebuah peta. Saya tadi dari Bandung ke sini. Kenapa bisa saya nyampe sini? Karena saya diberi peta oleh teman-teman Faam, keluar tol, cikunir, keluar bintara, lurus terus, belok kiri, nyampe sini Kenapa saya bisa nyampe? Karena ada peta ya. Nah sekarang, kita dalam kehidupan ini Akan tidak jelas arah apabila tidak punya peta Kira-kira peta kehidupan yang Allah berikan kepada kita apa bu? Biarin salah juga jawab. Al-Qur'an, betul. Ya. Jadi walaupun salah enggak apa-apa karena ini dalam proses belajar. Apa peta yang Allah berikan kepada kita yaitu Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'anlah kita tahu, oh harus lurus, oh harus belok kiri, oh harus belok kanan, ujungnya bahagia dunia dan akhirat. Itulah fungsi Al-Qur'an salah satunya merupakan peta kehidupan bagi kita begitu. Nah, bapak ibu serta para pemirsa TV One, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menegaskan, "Alaikum salam, di bulan Ramadhan Allah turunkan Al-Quran. Di bulan Ramadhan Allah turunkan Al-Quran. Hudalin nas Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia." Wabayinatiminalhudah dan Alquran itu sebagai kitab suci pencerahan walfurqon dan dengan Alquran itu kamu bisa membedakan mana yang benar mana yang salah itu yang saya katakan Quran itu sebagai peta kehidupan karena di dalam ayat itu ada penegasan di bulan Ramadan Allah turunkan Alquran di mana Alquran itu bayinatiminalhudah jadi di Quran itu ada penjelasan-penjelasan. Maksudnya kalau bahasa sekarangnya ada statement-statement yang membuat kita menemukan pencerahan hidup, menemukan hakikat hidup, jelas tujuan kita, jelas arah kita. Lalu apa? Wal furqan dan dengan Al-Qur'an itulah kita nanti bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, sebelum lebih jauh ya, kita bicara tentang Al-Qur'an, kira-kira Quran itu apa namanya Pak Barangkali ada yang mau menjawab Quran itu apa artinya Nah fungsi Quran Petunjuk Kearti Al-Quran itu sendiri apa Nah Quran itu diambil dari kata-kata Koroa membaca Quranan suatu yang dibaca Dengan sering Dan dari kata Quran ini Jadi aja dalam bahasa Indonesia Koran Koran itu bahasa Melayu Tapi bahasa Melayu yang sebenarnya diambil dari bahasa Arab Ingat, bahasa Melayu itu banyak yang diambil dari bahasa Arab kan? Banyak Rahim, itu bahasa Melayu Itu diambil dari bahasa Arab Koran Koran itu kan artinya sesuatu yang sering dibaca ya kan? Nah, Quran artinya kitab suci yang harus sering dibaca Makanya maaf Di rumah kita, Qurannya jangan hanya jadi pajangan Ih, aku baru beli Quran lo, keren banget. Eh, hmm. di mana? Iya, di pameran gitu. Besoknya lagi, ih, aku ya udah punya Empat Quran, tahu enggak? ilu lucu, lucu teh. Jadi itu Quran yang hanya jadi pajangan. Tapi daripada enggak sih udah alhamdulillah gitu lo. Hanya kalau kita ingin menjadikan Quran itu benar-benar Quran sesuatu yang sering dibaca, Quran bukan hanya dipajangan, harus dibaca. Dibacanya itu bukan hanya sekedar baca Tetapi harus difahami Sebab Quran itu kitab suci pencerahan Kalau Quran itu kitab suci pencerahan Berarti kita harus memahami Apa yang ada di Quran Gitu. Jadi membaca Quran itu sangat mulia Ibadah Yang lebih hebat lagi Baca sambil kita berikhtiar untuk memahaminya Itulah paling tidak gambaran singkat ya Mengenai Al-Qur'an gitu ya. Oke. Okay. Kemudian uh, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kalau Al-Qur'an itu merupakan kitab suci pencerahan dan tentu saja itu harus dipahami, pertanyaannya salahkah kalau kita membaca Quran, membaca membaca apalagi di bulan Ramadan targetnya 30 juz? Enggak paham dan nikal kita mulan imam bin ul anndina yuminu nabil qayyim sollahu aladzim nah dah, ya besoknya lagi ya ali pelamroh sollahu aladzim kira-kira salah enggak tentu saja tidak salah dapat pahala dapat tapi ada tapinya alangkah indahnya itu sambil dipahami gitu bukan berarti salah yang tadi saya ceritakan bagus ya karena ada pahala setiap kita baca setiap huruf itu baca uh, uh, pahala tapi lebih indah sekali lagi harus dipahami karena Quran kita bersuci pencerahan gitu ya iya terima kasih Ustadz dan pemirsa tadi kita sudah uh, di awal mendengarkan tausiah dari Ustadz Ahmadi Rudin dan malam hari inilah uh, malam uh, pertengahan di bulan suci Ramadan di mana kita ketahui bahwa Malam Nuzulul ya Dan kali ini disiarkan secara langsung Dari Masjid Al-Azhar Jakarta Timur Dan tentunya juga Pada kesempatan pagi dini hari juga Saya sudah bersama teman-teman Dari Marawis Al-Barokah Assalamualaikum Assalamualaikum Baiklah kita akan ikuti setelah ini pemirsa yang mana-mana Ada lady rocker kita yang akan membacakan ayat suci Al-Quran Siapakah dia? Tetap bersama kami di Damai Indonesia Kurama dan Special. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, teteh. <gifat> ya pemirsa, itulah tadi lady rocker kita yang sudah lama sekali saya juga mengidolakan beliau dan sekarang akhirnya bisa kembali di tengah-tengah kita. Apa kabar nih, Teh? Alhamdulillah baik. Iya, masih ingat dong? masih ingat kan nih semua nih? Siapa nama? Mel Sandi, Mel Sandi, wah kalau nyanyi aja melengking apalagi ngaji. Mungkin ya. paling udah pakai jilbab. Sebenernya. Jadi bingung ibu ya. <laughs> iya, ya, waduh, oh, iya ibu, iya <laughs> teh. Subhanallah tadi saya luar biasa dengar uh, Teteh membacakan surat alaq ya eh, 1 sampai 5 ini benar-benar sentuh hati itu ya. Malamnya malam sangat tepat juga di sini kita juga membahas tentang uh, bagaimana Quran diturunkan pada saat di bulan Syar Ramadan. Nah, teteh sendiri sudah berapa lama sih Teh bisa mempelajari Al-Qur'an? Uh, sebetulnya dari kecil sih udah apa Kayak ya, anak-anak yang lain kan sering rutin ngaji tiap hmm. maghrib kan karena rumah dulu deket masjid, oh, jadi belajar cuma dari masjid rumahnya. Ah uh -uh, deket banget sama masjid, jadi sering apa ya belajar kiro apa ya. Oh. Kalau pesantren sih Cuman pesantren kilat. Okay. Cuman ya ini juga ngajinya masih belum sempurna ya Bu Itu <laughs> udah hafal dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, Ken okay. itu umur berapa waktu itu teh? Pokoknya dari kelas 3 SD Sudah sering ngaji di madrasah. Jadi sebelum saya jadi penyanyi rock Saya sering ikut lomba MTQ Meskipun cuma sampai tingkat kecamatan Tapi Alhamdulillah dengan ilmu itu bisa sampai di bawah sampai sekarang Amin, alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Gak siasya walaupun tingkat kecamatan itu prestasi yang sangat membanggakan ya Ustadz ya Iya saja Terus saya ngefans dari saya SD aja beliau sudah tampil nyanyi udah ngaji subhanallah. Oke, teh kita sambil ngebawarin sama Ustaz sekaligus ya. Baik Ustaz. Kita kembali ke Ustaz Aam Amiruddin. Enaknya kayak di sini aja atau di sana? Oke, silahkan Ustaz di sini aja Ustaz. Iya. Iya Ustaz. Alhamdulillah saya <laughs> Iya. Ustaz, nah kalau bicara masalah uh, Al-Qur'an diturunkan pada saat bulan suci Ramadan pada saat itu di diberikan dan diutus kepada Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat itu um, katanya Nabi Muhammad menerima wahyu dengan berbagai macam keadaan nah ini keadaan seperti apa aja apa aja sih Ustaz padahal uh, kondisi Al-Quran sendiri diturunkan itu secara berangsur-angsur mungkin bisa dijelaskan Ustaz ya. uh, begini <tuh> sesungguhnya Al-Quran itu merupakan Shifa merupakan obat. Obat di sini bukan sekedar obat, maaf, bukan obat fisik. Shifa di sini. Karena kalau yang dimaksud Quran itu obat fisik, berarti selevel dengan obat-obat buatan manusia, ya. Karena Al-Quran itu Shifa lima fis obat hati, obat perilaku, obat karakter. Nah, Allah menurunkan Al-Quran memang tidak sekaligus, bertahap Karena salah satu fungsi Quran adalah mengobati penyakit-penyakit masyarakat. Masyarakat yang tadinya gemar, terbiasa dengan minum homer, turun ayat secara bertahap. Ketika masyarakat suka memperbudak manusia, waktu ada perbudakan. Quran turun untuk mengharamkan perbudakan tuh bertahap. Begitu. Jadi... Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia secara e, bertahap Itu salah satunya adalah Kembali kepada fungsi Quran sebagai e, pemberi solusi ya Sebagai pemberi solusi Terus sebenarnya saya, Mas Ferry, ada yang menarik dari e, Tetehin boleh kan nanya kan? <tuh> Sokat. Mudodnya metin Bandung ya. <tuh> <tuh> jadi ada ibu-ibu ini jadi ada satu pelajaran untuk kita. Tadi saya tergelitik gitu ya bahwa uh, Teh ta mel sendi mel syandi ini ya. Uh, ternyata rumahnya dekat masjid. Sering gitu ya dengar gitu. Ternyata gini, Al-Qur'an itu harus dari kecil diperdengarkan. Untuk supaya anak-anak kita cinta Ini ya Karena kayaknya kalau Teteh ini rumahnya jauh, jadi masjid eh, Itu roker asli <tidak, Tidak juga jadi qoriah ya, tapi rocker asli gitu kan, asli rocker. Tapi karena dekat masjid, oh, belajar Al-Qur'an dan lain sebagainya dan kita dengar bacanya begitu indah, begitu nyaman didengar. Nah, ini pelajaran sebenarnya untuk kita. Kepada anak-anak itu Al-Qur'an memang harus dikenalkan sejak kecil. Bahkan, nih bahkan nih, ketika ibu hamil, perdengarkanlah Al-Qur'an, ya. Kenapa? Ini ada risetnya, bahwa ternyata pada saat kehamilan itu usianya 120 hari, itu telinga sudah mulai berfungsi. Dan begitu dia mendengar, dia akan menjadi stimulus untuk otak. Makanya kalau di barat nih, ya diperdengarkan musik-musik klasik sekarya Mozart, Beethoven, atau yang ringan-ringannya Richard Briderman, Kennedy gitu. Kalau di barat, kita punya yang lebih hebat dari itu. Apa bu? Al Quran, perdengarkan Al Quran ya. Kalau ibu bapak bacaannya bagus, bapak ibu aja yang baca gitu. Tapi kalau jelek ya dengerin aja kaset. So, kalau jelek kan jadi kata bayi itu ini tuh apa sih gitu kan? Jadi kata orang sunnah jadi rudek ya kan gitu. Ini apa gitu ya? Nah jadi artinya kalau ada kalau memang udah lancar bacaannya ya boleh baca kan gitu. Nah ini salah satu cara untuk menstimulasi Memberikan rangsangan pada janin untuk lebih cerdas Yaitu dengan memperdengarkan ayat-ayat Quran gitu ya Memperdengarkan nasihat-nasihat yang baik gitu e, Karena itu akan menjadi stimulus, menjadi rangsangan Untuk e, lebih cerdasnya otak anak kita gitu Berkembang lebih bagus lagi ya. e, Tati sendiri gimana? Anak-anaknya sudah dididik dari Iya, kebetulan kan uh, anak-anak ya. sekolah di uh, apa namanya yang uh, agama Islamnya ya. banyak gitu pelajarannya gitu, hmm, jadi dari jadi kecil udah kecil. Hat, apa namanya udah uh, baca di tawar kayak gitu udah mulai bisa gitu berperang sih di talar tuh di hafal ya <laughs> itu bahasa Sunda <laughs> ya. karena ada beberapa yang ini di talar di talar tuh maksudnya di hafal gitu oh, iya. itu talar dalam bahasa Sunda itu artinya di hafal jadi anak-anak sekarang kan uh, maaf ya, ya banyak itu ibu bapaknya kalah hafalannya sama ya, anaknya betul. Betul, betul, betul. Ya, sampai ketika bapaknya jadi imam kulhu ina tuena kulhu ina tuena kata anaknya Emang gitu boleh taraweh kulhunya tiga kali gitu. Iya. Baiklah nanti kita lanjutkan kembali Ustaz sama Temel Sandi pemirsa. Sekarang kita menuju ke salah satu kota ada di Cirebon juga tentang razia daging busuk nih Ustaz. Masya Allah menjelang Lebaran masih ada aja yang seperti ini. Yaudah kita ikuti bersama-sama kabar terbaru dari Newsroom ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim In dillilanti yaqawmu wa لا لا يمنون بالاخراتي اعددنا لهم عذابا انيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya pemirsa Yang baru saja kita dengarkan Ayat suci Al-Quran yang dibuat oleh Mas Bowo Kalau kita ketahui bahwa Mas Bowo ini Seorang tunanetra yang membaca Al-Quran dengan menggunakan Quran Braille Apa kabar Mas Bowo? Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah nah. sehat. Puasanya gimana nih? Alhamdulillah lancar sampai hari ini. Amin. Iya Allah. Baik Mas Bow, sebelumnya terima kasih sudah datang dari Pamulang Sama-sama. Iya -sama, ya, betul. Bari dari Pamulang, Pamulang. ke sini ya. Lumayan Iyi. jauh nih Ustaz Subhanallah. <laughs> Bisa mampir ke Jakarta Timur dari Pamulang. Baik, uh, Mas Bow ini uh, beliau juga seorang mahasiswa, Ustaz. Dari Universitas Islam Negeri. ya Iya. Angkatan tahun berapa mas Bobo? Waduh jadi malu nih kalau teman-teman saya yang apa pada nonton Soalnya mereka udah pada lulus dari 3 tahun yang lalu gitu Saya baru mau lulus tahun ini gitu Emang tahun berapa ya? Saya angkatan 2002 gitu 2002 yang iya. lain udah lulus 3 tahun yang lalu? Iya rata-rata udah pada lulus sekitar 3 tahun yang lalu lah gitu Kenapa kok bisa mas Bobo ketinggalan? Ya waktu itu memang karena sempat bingung ya Ingin mengangkat uh, tema apa di skripsi Terus uh -huh. juga sempet ya nilai-nilai banyak yang kurang begitu uh, bagus jadi ya sempet agak ngedon gila gitu jadi ngedon, gitu ya, jadi ya <laughs> akhirnya begitulah jadinya gitu ya tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai insyaallah sebentar lagi daftar sidang uh, wisuda ya. amin ini kita doain sama-sama ya semoga Mas Bowo bisa uh, mendapatkan gelar sosiologi katanya maksudnya iya betul sosiologi, sosiologi ya iya. nah nah ini katanya Mas Bowo juga Ustad sudah uh, hafal Quran subhanallah subhanallah ya. Bisa dijelaskan enggak Mas Bu? Iya e, jadi awalnya dulu waktu belum sekolah, belum bisa baca Al-Qur'an Braille tuh ngaji ya, ikut-ikutan aja karena tetangga pada ngaji, teman-teman sebaya waktu masih umur 7 tahun ya ikut ngaji waktu itu belum Al-Qur'an Braille ya jadi masih hafalan, terus setelah, denger aja gitu ya. Iya, setelah e, sekolah bisa baca Al-Qur'an Braille baru mulai mengenal dengan Al-Qur'an seperti hmm. itu. Lama enggak adaptasinya nih Mas Bu? Eh kalau karena sebelumnya sudah bisa alfabet braille latin ya jadi mm -hmm. untuk ke uh, braille Al-Qur'an ini enggak enggak terlalu lama ya dan juga Terbantu dengan banyaknya hafalan, jadi bisa e, cara belajarnya itu sekaligus dengan mencocokkan gitu. Oh, kalau tulisannya begini, bacanya begini gitu. Jadi terbantu dengan hafalan itu juga. Itu, kan? Oh, di Quran Braille ini juga ada e, apa namanya e, artinya juga? Iya, ada terjemahannya juga. Terjemahannya juga, juga ya. Iya. Jadi mempermudah untuk Mas Buo juga untuk menghafal, ya, Ustadz ya. Ya, e, Mas Buo sendiri e, bisa dikatakan e, yang lumayan cukup. Tangguh juga sering uh, kita lihat di beberapa uh, acara dakwah di televisi juga Ustaz dan beliau selalu membacang ayat suci Al Quran. Sudah berapa juz sih? Saya belum jawab tipe pertanyaan saya nih. <laughs> <laughs> Alhamdulillah udah sekitar tiga juz lah yang hafal betul gitu. Tiga juz. Nah, yeah. ya. ini Subhanallah ya uh, karena kita kita aja nih, nih ibu-ibu, bapak-bapak yang uh, jangankan tiga juz ya satu juz juga Kulauzu birobbina suka ketukar dengan kulauzu bil Ada yang awalnya kulauzu birobbinass malikin nasilahinnas min syarril waswasil khannas paminsyarril wa hasidin idza hasad. <gul 'a> gitu. Ada juga yang baca wal asri awalnya. Wal <gul> asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu amilush shalihat falahum ajrun gairu mamnun. Pamayukadzibuka. Nah, ini betul-betul pelajaran ibu bapa bagi kita semua bahwa Mas Bowo ini sudah hafal 3 juz. Jadi ini benar-benar Ramadan ini kita minimal sejus mah lah ya. Minimal. Tapi kalau ibu-ibu di sini sih sejus udah udah hafal nih kelihatannya. Nih kelihatannya tinggal nambah juz kedua ya, Bu ya? Udah hafal, Bu. Juz apa ya? Juz hafal ya Enggak apa-apa, hafalin aja Bu masih panjang. Enggak enggak mesti nunggu habis Ramadan aja terus saja Ibu ya, hafalin ya. Mas Bawa, saya boleh nanya enggak? Itu ada kesulitan tertentu enggak ketika misalnya begini? Saya lagi menghafal Al-Quran ya, Begitu saya ada Yang lupa eh, Saya kan langsung ambil Quran Cek, lihat gitu ya Nah, misalnya ketika Mas Bobo Belum menemukan Quran Braille Itu misalnya lupa Wadduha wal-leli saja Idha saja, idha saja Nah itu, untuk meneruskannya Itu gimana Mas? Iya memang uh, pada waktu itu sebelum saya bisa baca Al-Quran Braille ada kendala-kendala seperti itu ya Pertama memang agak sulit ya mungkin harus menunggu sampai ketemu dengan guru ngaji lagi yang yang mengajarkan baru bisa ini Tapi terakhir-akhir itu terbantu setelah ada tip, ada kaset, nah itu bisa terbantu dari kaset juga gitu Apalagi sekarang sudah bisa Al-Quran Braille ya itu lebih terbantu lagi kalau misalnya lupa tinggal buka seperti itu aja gitu. Jadi uh, banyaklah bantuannya sini ya Ya, nah sejauh ini uh, di kampus sendiri ini berapa orang yang tunanetra mas Bowo? Uh, dulu waktu angkatan saya itu lumayan banyak ya. Ada di Fakultas Dakwah dua orang, di Fakultas Adab satu orang. Terus waktu itu di Usuludin juga sempat ada uh, empat orang. Nah sekarang uh, adik kelas saya ada di Fakultas Tarbiyah itu uh, dua orang, terus juga di Umum ada satu orang gitu. Jadi. E, masih ada tiga orang lagi lah teman senior saya gitu di bawah oh, masih banyak juga junior-juniornya ya nah teh ada mau ditanyain nggak nih teh e, samaiku mas beo waalaikumsalam warahmatullah e, mas beo belajar ngajinya apa ya e, kurang lebih sekitar umur tujuh tahun lah gitu sama berarti dari kecil juga sama ya? sama dari kecil tujuh tahun terus apa lagi teh apa lagi ya oh bisa nyanyi rock nggak no. lu <laughs> nyanyi rock kalau dangdut bisa insyaallah orang itu biasanya dangdut berarti <laughs> ya mas saya ada apa ingin menanyakan ini uh, apa kira-kira apa pesan mas bowo kepada kita kita yang relatif oleh Allah sebenarnya diberi karunia ya kenikmatan Mas Bowo saja yang oleh Allah diberi kenikmatan lain ya e, Bisa hafal tiga juz, baca Qur'annya sangat bagus Kira-kira pesan Mas Bowo untuk kita-kita ini ya Bu ya, ya betul. Karena e, maaf kadang-kadang kita ini ketika Allah memberikan kenikmatan Emang suka lupa diri ya Nah apa Mas kira-kira Sebetulnya saya kalau ditanya seperti itu eh, malu juga ya karena sebetulnya sebagai manusia biasa ya setiap orang sama ya ada kadang-kadang eh, ada ya tentu ya, kelalaian terus apa eh, waktu untuk sia-sia lebih suka main hura-hura dan lain-lain sebagainya -lain, itu sama ya cuma mungkin ya mari kita manfaatkan waktu hidup kita eh, sebaik-baiknya sesuai dengan Hadis Nabi karena kan setiap waktu nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban gitu tentang umur kita tentang uh, badan kita tentang rezeki tentang harta dan segala macam itu jadi yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu Iya terima kasih Mas Boya yang pasti lebih memberikan spirit kepada kita semua nih ya Mas Boya saja masih mau dan bisa menghafal tiga juz Bagaimana dengan anda semuanya jadi pemirsa jangan kemana-mana kita akan lanjutkan kembali dan tetap bersama kami di Damai Indonesiaku Ramadan 1431 hijriah sahabat-sahabat sekalian serta para pemirsa TV One yang boleh jadi anda sedang bersahur tadi sudah saya kemukakan bahwa Al Qur'an itu merupakan petunjuk yang Allah berikan kepada kita supaya kita tidak tersesat dalam belantara kehidupan. Nah oleh karena itu Bagaimana sekarang kita menyikapi Al-Quran Bagaimana caranya Satu al iman bil-Quran Yang pertama adalah kita harus yakin Bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah Tapi ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian Kita yakin Al-Quran itu firman Allah Tidak sekedar yakin Ada bukti-bukti bahwa Al-Quran itu Mujizat yang datang dari Allah Apa buktinya Satu Al-Qur'an itu satu-satunya kitab suci yang jelas historisnya, sejarahnya. Maaf kalau kita mau studi banding dengan kitab suci lain, hanya Al-Qur'an yang jelas ayat pertama kali turun apa terus setiap ayat itu ada, ya. Yang pertama Al-'Alaq, terus Al-Muzammil, Al-Muddatsir dan seterusnya, berakhir yang Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan seterusnya. Jadi jelas Sejarahnya Silahkan lihat kitab suci lain Ada gitu yang sejarahnya sedetil itu Bapak ibu kalau belajar e, Ilmu Al-Quran yang serius Itu ada satu pelajaran Satu materi kuliah namanya Ilmu tarikhil Quran Ilmu tentang sejarah ayat per ayat Al-Quran Sampai Ali bin Abi Tolib Brodi Allah Pernah mengatakan begini Coba katakan kepada saya oleh kamu satu ayat saya bisa tahu kapan ayat itu turun dan dalam konteks apa ayat itu turun berarti Ali bin Abi Tholib tahu setiap ayat itu sejarahnya jadi ketika kita mengimani Quran bukan sekadar mengimani tetapi ada bukti ilmiah bahwa Quran itu memang kitab suci yang datang dari Allah apa bukti ilmiahnya aspek sejarah bahwa Quran itu satu-satunya kitab suci yang jelas turunnya Sejarahnya, gitu ya Yang kedua Ingat, Quran itu Satu-satunya kitab suci di muka bumi ini Yang bisa dihafal oleh Jutaan orang Saya ingin tanya, kitab suci Mana yang bisa dihafal oleh jutaan orang Tadi Mas Bowo Udah tiga juz Ada orang yang 30 juz Gitu ya Ada banyak gitu Di dunia ini yang jutaan orang yang Hafal 30 juz Juz ingat Quran itu berapa juz Bu? 30. Jangan sampai ada kejadian katanya ada seorang pejabat datang ke pesantren. Kata ustaznya, kata kiainya Pak Menteri ini katanya usianya 7 tahun, udah hafal 7 juz. Ih, bagus katanya. Ini 12 tahun udah hafal 15 15 juz. Hebat. Nah, nah, kalau ini Pak Menteri yang paling uh, banyak hafalannya, usianya 17 tahun itu sudah hafal 30 juz, kata Pak Menteri itu Bagus nak, nanti kalau Udah 20 tahun, kamu bisa hafal 40 juz ya <laughs> Jadi Disangkanya Quran itu lebih dari 30 juz Makanya jangan lupa itu, Quran itu Hanya 30 juz 114 surat Jadi Quran yang 30 juz 114 surat itu dihafal oleh jutaan orang Nah, alasan ketiga Bu Pak, ya Al-Qur'an itu satu-satunya kitab suci yang tahukah aslinya selalu ditulis sekalipun diterjemah ke dalam bahasa apapun. Qur'an kan diterjemahkan dalam semua bahasa yang ada di dunia ini, ya. Inggris, Prancis, Jerman, bla bla bla semua kan gitu. Coba lihat. Begitu Bapak Ibu membaca Qur'an terjemahan Prancis, ayat Qur'annya ditulis. Bahkan diterjemah ke dalam bahasa daerah. Bahasa Jawa, bahasa Sunda Itu ditulis ayat Al-Quran Kenapa coba? Karena sehebat-hebatnya Orang menerjemah tetap Dalam istilah Penerjemahan itu Apa yang disebut dengan cross-cultural interpretation katanya Jadi artinya kita tidak bisa menerjemahkan semua bahasa itu persis Pasti ada kendala-kendala kultural Nah oleh karena itu ketika Quran diterjemahkan ke dalam bahasa apapun aslinya ditulis Jadi bapak ibu rekan-rekan sekalian jelas Ketika Quran itu merupakan kitab yang harus kita imani Kita bukan iman buta tapi iman yang logis Alasannya jelas Tadi alasannya tiga Aspek historis, aspek sejarah Aspek sikis, hafalan Dan aspek filosofis Ketika diterjemahkan itu Aslinya ditulis Nah Jadi yang pertama, mengimani Mengimani saja cukup gak? Tidak cukup Apa wujud mengimani? Mempelajari Ya, mempelajari Makanya saya tadi katakan Sikap kita terhadap Al-Quran itu bukan sekedar membacaan sih. Tetapi bagaimana memahaminya, gitu. ya Memahaminya, baca ayatnya, baca terjemahannya, baca tafsirnya, gitu. Tapi kita juga punya bacaan-bacaan yang sifatnya hari ini tiga lembar, besok tiga lembar, besoknya tiga lembar. Tapi ada juga bagian yang cuma satu hari baca satu ayat terjemahannya apa tafsirnya apa itu yang dimaksud bahwa sikap yang kedua kita adalah mempelajarinya yang pertama apa pak mengimani yang kedua mempelajarinya nanti masih ada lagi yang ketiga ya bagaimana yang ketiga ya yang ketiga tentu saja adalah at-tadbir mengamalkan kalau kita hanya membaca Quran dan mempelajari, itu berarti kita sekedar menjadikan Quran sebagai konsumsi intelektual. Hmm. Tapi harus ada ikhtiar aplikasi secara bertahap, kita amalkan, amalkan, nah, itu namanya at-taddiq, mengamalkan apa yang kita imani dan kita pelajari. Iya, baiklah Ustadz. Nah, pemirsa, uh, sekarang kita menuju ke kota Makassar. Di sana ada masjid tertua di Makassar yang usianya sudah 103 tahun Dan konon katanya jarang sekali jamaah wanita yang melakukan sholat di sana Saya tidak tahu Ustadz apa alasannya Baiklah kita lihat bersama-sama Iya <Susuk> pemirsa kita kembali lagi di Damai Indonesia Kurama Ramadan 1431 Hijriah Dan e, tadi sudah kita dengarkan juga Doktor um, Amiruddin sudah menyampaikan. Dan tadi saya masih menggantung kayaknya nih Ustadznya. Kaya-kaya masih ada lagi kan Ustadz tentang tadi. Ustadz cara. Uh, menyikapi Quran. Dengan mengimani. Mengamalkan. Mempelajari. Mungkin masih ada. Iya. Yeah. Uh, kalau kita cuma mengimani. Gak cukup kan Pak Bu ya. Setelah mengimani kita mempelajari. Udah mempelajari. Mengamalkan. Ada satu lagi kewajiban kita. Ad-da'watu ilallah. Mengajak orang ke jalan Allah dengan Al-Qur'an. Makanya ada ayat ud'u ila sabil rabbika hikmah, ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Bil hikmah ini ada yang mengatakan artinya dengan berbasis kepada nilai-nilai yang ada di Qur'an dan sunnah Rasul. Wal mau'idhatil hasanah, dengan ucapan yang baik. Jadi ternyata yang namanya dakwah itu selama bisa tidak menyinggung perasaan orang lain, lakukan secara indah. Ya, kan ada yang mengatakan qulil haqqo walau kan mur katakan yang baik walaupun pahit. Loh kalau memang bisa manis tidak perlu pahit. Gitu ya. Jadi Bu, kalau Ibu ngajak salat ke suami ya, enggak usah pahit. Suami itu masih leha-leha di sofa lagi nonton gitu ya. Ibu bilang, "Ayah, Mama udah siapin sajadahnya barangkali ayah mau jadi imam. Mama itu suka khusyuk kalau bermakmum sama ayah. Maksud Ibu ngajak apa, Bu? Salat. Itu namanya mau idzotil hasanah, omongan yang baik. Jangan gini. Suami masih berleha-leha, Ibu lewat gini sambil liat. dasar wajah neraka. Ayah kasih contoh dong anak-anak. Kok masih berleha-leha gitu? Matiin kayak TV-nya salat, Kek. Insaf dong Nah itu artinya apa? Saya ingin tanya isinya Maksudnya bagus gak ya, bu? Bagus, tapi yang salah? Caranya, Caranya gitu Jadi Allah berfirman Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah Ajak ke jalan Tuhanmu Dengan ilmu Dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasul Walmu'idatil hasanah Menggunakan kata-kata baik yang santun, yang sopan, yang bisa menghargai orang lain, wajadil humbilatihiya ahsan, dan andeakan kamu harus berdebat lakukanlah perdebatan itu dengan menjaga etika perdebatan gitu jadi kalau saya berdebat jangan langsung saya tidak setuju pendapat anda itu naif sekali ya Wah, jangan gitu saya katakan saya sependapat dengan anda walaupun ada beberapa hal yang mungkin masih kita bisa diskusikan gitu caranya kalau berdebat tuh jangan nauzubillah ya itu pendapat macam apa sesat tau nggak Ah, nah. Jangan gitu dong ya Kita katakan ya Subhanallah pendapat anda luar biasa Ada yang setuju Saya banyak yang setuju dengan anda Walaupun boleh jadi sih ada beberapa yang memang masih perlu kita diskusikan Enakan mana bu? Yang kedua itu redaksinya Jadi ternyata Mendakwahkan Quran itu ya Dengan kata-kata yang baik Dan dengan apa? Contoh keteladanan Karena dakwah itu tidak hanya dengan ucapan Tapi juga termasuk dengan keteladanan Dengan contoh, begitu Nah itu eh, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian Cara menyikapi Quran, mengimaninya Terus, Bu, saya suka ngetes Mempelajarinya Mengamalkannya Terus Mendakwahkan atau mengajarkannya Oke ya, untuk sementara itu Ada pertanyaan, Ibu, Bapak? Takut oh, ada iya. yang kurang jelas ada, oke, okay, silakan, silakan pak Iya, silahkan pak Siapa Pak namanya pak, dari mana pak Assalamualaikum, nama saya Pak Arifin dari Bintara wa Waalaikumsalam warahmatullahi uh, wabarakatuh uh, ya, Saya pak mau Arifin. menanyakan penjelasan dari ustaz tadi Bahwa setiap ayat yang diturunkan Al-Quran yang diturunkan itu ada asbabun nuzulnya ya. Sejarah turunnya ayat Al-Quran ya. Yang kedua, dalam pengertian Al-Quran, kalau... Ada hal-hal yang kurang jelas itu akan diterangkan dalam hadis kalau nggak salah. Ya, tafsir ya, tafsir atau ya. hadis. Uh, yang saya tanyakan ini, Bu Rini, kenapa dalam praktek di masyarakat udah ada asbabun nuzulnya, udah ada hadis atau tafsirnya, masih banyak salah paham atau banyak perbedaan-perbedaan dalam menafsiri. Ayat Al-Quran itu sendiri. Ya. Terima kasih. Oke, okay. wah ini pertanyaan yang luar biasa ya. Bagus dan sulit menjawabnya. Ya. <laughs> Oke okay, gini Pak ya, Ustadz Ibnu Kathir di dalam tafsirnya mengatakan cara menafsirkan Quran yang terbaik satu tafsirkan Quran itu dengan Quran. Sebelum hmm. saya menjawab pertanyaan Bapak karena ada urutannya. Jadi cara yang terbagus apa? Menafsirkan Quran dengan Quran. Contoh, kita baca surat Al Mumminun. Qodaflah Al Mumminun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Menurut anda ini butuh tafsir nggak? Butuh. Sungguh beruntung orang yang beriman. Orang beriman kayak apa? Dijelaskan di ayat berikutnya. Orang beriman yang beruntung itu satu. Aladinahum fi salatihim khusyoon. Orang yang husyuk dalam solatnya. Itu penjelasan. Waladzina humanil lagwimu'ridun, orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Nah, ketika orang-orang nonton acara-acara cekakak cekikik yang tidak ada kualitasnya, Bapak Ibu duduk di sini dengan khusyuk konsentrasi, bahkan ada beberapa yang nyatat. Gitu. Nah, itu namanya apa? Itu yang namanya apa? Ya. Orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Oke, itu contoh bahwa Quran ditafsirkan dengan Quran. Kalau ternyata tidak ada tafsirnya dalam Al-Quran, tafsirkan Quran itu dengan Sunnah Rasul. Gitu. Contoh di dalam Al-Quran yang ada adalah perintah untuk sholat. Bagaimana cara takbir, cara ruku, cara sujud, cara tahiyat, doa ruku, doa sujud itu adanya dalam hadis. Makanya. Hadis atau sunnah Rasul tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran karena sunnah Rasul merupakan tafsir kedua. Kalau ternyata di dalam sunnah Rasul itu tidak kita temukan, kata Ustadz Ibnu Katsir, coba cari dari perilaku dan pendapat sahabat. Kenapa? Perilaku dan pendapat sahabat itu bisa dijadikan tafsir Karena beliau-beliau itu adalah generasi terbaik yang dibina oleh Rasul Dan beliau-beliau itulah orang yang terlibat langsung dalam proses turunnya Al-Quran Nah kalau tidak ada, coba lihat dalam tafsir para tabi'in Tabi'in itu hanya orang yang segenerasi dengan sahabat tapi mereka tidak bertemu dengan Rasul Nah kalau sudah tidak ada itu, baru kita mengeksplorasinya dengan kekuatan intelektual Nah biasanya Pak, terjadi perbedaan penafsiran ketika kita tidak menemukan dari Quran, dari sunnah, dari kau sahabat Nah muncullah interpretasi-interpretasi dan itu sah, boleh-boleh saja Qurannya sih tetap utuh begitu, tapi boleh jadi cara menafsirkannya agak sedikit berbeda Itu biasa, karena menunjukkan bahwa Al-Quran itu menjaga eksistensi intelektualitas kita jadi, Quran membolehkan kita membuat tafsir, tapi siapa yang menafsirkan? Orang yang berilmu, jangan sembarang, ya, gitu, iya. bukan hanya dalam ilmu Al-Quran, ilmu apapun boleh menafsirkan, tapi dia harus punya kapasitas untuk itu, gitu, ya. Iya. Jelas apa ya? Itu, Pak. Kurang lebihlah pahamlah ya. Karena pertanyaan ya. Bapak kalau dijawab ya. dengan serius itu harus dijawab 2 SKS. <laughs> Sebenarnya aslinya itu saya harus mengajarkan materi metoda tafsir Quran, itu 2 SKS sampai 3 SKS. Ya. Dengan durasi yang singkat saja. Dengan susah, durasi ya. yang singkat ya, <laughs> tapi <laughs> alhamdulillah kelihatannya walaupun singkat karena ya. Bapak cerdas jadi langsung bisa paham. Iya. Oke, saya ingin uh, menuju ke Bapak sebelahnya nih, Pak. Assalamualaikum mungkin bisa kasih mikrofonnya pak. Iya. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam dengan. Iya dengan siapa pak? Isnin pak. Pak Isnin. Isnin. Isnin hari akhirnya pak Isnin ya. Isnin. Iyi. Tadi pada saat Mas Bo membacakan ayat suci Al Quran saya melihat bapak sambil membaca juga dan menangis tersedu sedu. Kenapa nih pak? Saya jadi malu ceritanya pak. Kenapa? Jadi tanah jadi malu Oh tidak usah malu, kita berbagi di sini Kerana betapa besar keagungan Allah yang diberikan kepada kita semua Subhan Allah, saudara kita ini yang begitu tidak bisa melihat Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar Mampu menghafal Al-Quran Sementara kita banyak menyanyiakan waktu Ustaz. Waktu kita banyak disiasiakan untuk hal-hal yang tidak percuma Yang tidak penting, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi di lingkungan kita di sekitar kita banyak orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia ini. Maka ini sungguh malu di hadapan Allah Subhanahu Wataala di pagi hari ini dan sangat bersyukur dengan hadirnya di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wataala. Amin ya robbal alamin. Sebenarnya uh, ada satu hal yang menarik dari pernyataan Pak Isnan. Uh, Pak Isnan ya. Begini, ya. Pak Isnin itu meneteskan air mata ketika Mas Bowo membaca Quran introspeksi diri ya uh, kok kita bisa apa ya bisa terlena gitu beliau meneteskan air mata rekan-rekan tahu nggak di akhirat itu ada air mata yang bisa menyelamatkan kita yaitu air mata muhasabah jadi kalau kita gini aduh ya Allah ternyata saya itu sampai meneteskan air mata itu air mata yang bisa menyelamatkan ya kan orang meneteskan air mata itu macam-macam kan bisa karena putus cinta Ya Bisa karena terhina ya Bisa karena kebahagiaan Nah ada air mata yang bisa menyelamatkan kita Yaitu air mata taubat Air mata istighfar Dan air mata introspeksi diri Misalnya ada ustad yang sedang menjelaskan tentang pendidikan anak Ibu, aduh ya Allah Sementara ini aku belum mendidik anak-anak Seperti yang diajarkan oleh Al-Quran Ibu meneteskan air mata Itu namanya air mata muhasabah begitu. Iya. Ya. Tapi kalau ada ustaz menjelaskan tentang jodoh, aduh kok aku belum dapat jodoh? Itu air mata penderitaan. <laughs> <laughs> iya, subhanallah, terima kasih ustaz dan uh, di sini banyak sekali jamaah yang ingin, sebenarnya saya ingin sapa ya satu persatu ya, tapi nanti dulu pemirsa. Dan sekarang ini uh, kita menuju ke Tangerang di sana ada Al-Qur'an mini ustaz. Tebalnya hanya 1 cm dan sudah 100 uh, 250 tahun umurnya Dan sudah turun-temurun dari keluarga ke keluarga Nah seperti apa? Kita lihat uh, bersama-sama Kabar dari Newsroom ini dia 17 Ramadan B, 19 Ramadan Yang mana Pak? A, 17 Ramadan 17 Ramadan Tepatnya kapan Pak? A. Hari ini <laughs> Halo Pak? Iya, Pak. Ya udah ah. deh, 1 juta ah. untuk Bapak ah. Ah. ya. Iya, Bapak. Makasih. Alhamdulillah. Iya, tentu di potong pajak Pak ya. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh untuk kontes gigi dan gusi sehat berkelas. Pasta gigi dan mouthwash daun siri. Iya Pemirsa, uh, tak lama lagi segera memasuki waktu imsak Jadi saya ingatkan kepada Anda untuk segera menyelesaikan aktivitas makan sahur Anda Dan jangan lupa jaga kesehatan mulut Anda Supaya terhindar dari bau mulut dan juga menjaga kesehatan gigi Anda Gunakan pasta gigi dan mouthwash daun sirih Yang dipersembahkan oleh Mustika Ratu Dipersembahkan oleh Untuk kuantas gigi dan gusi sehat berkelas Pasta gigi dan mouthwash daun sirih Yeah. Uh, Bapak Ibu serta para pemirsa Tadi sudah kita bahas uh, Berbagai hal tentang Al-Quran ya. Saya pikir Saya harus menggali nih Terakhir ini Apa pengalaman Teteh Mel Shandi Dalam uh, Mempelajari Al-Quran Atau pesan apa Yang Teteh bisa sampaikan Supaya orang-orang uh, itu Mudah mempelajari Al-Quran dan bersemangat. Uh, sebetulnya yang penting ada kemauan niat. Pasti uh, belajar Quran pasti bisa mudah. Kalau dengan malas-malasan mungkin kayaknya susah ya. Makanya mending dari kecil karena ingetannya kan masih uh, bagus gitu ya. Uh, jadi kalau udah tua belajar uh, Al-Quran Kayaknya mungkin lama yeah. gitu. Jadi mending dari kecil uh, harus dibiasain untuk belajar Al-Quran Jadi mulai dari kecil iti, apa, Tekad yang kuat yeah. Tapi bagi yang sudah berumur bukan berarti ter terlambat ya yeah. Tetap belajar Tetap Hanya harus. memang diakui Kadar kemampuan intelektualnya gak sebagus so waktu masih anak-anak Jadi harus lebih sabar lagi ya Jadi lagi, ada lagi. Iya ya. ya. tidak ada kata terlambat Oke okay. Dari Mas Bawa mungkin Mas. Ya Mas, e, apa yang apa terutama khusus tentang Al-Qur'an pesan e, bagi Mas Bawa untuk kita-kita khusus dalam hal mempelajari Al-Qur'an tuh harus bagaimana? Jadi e, kata Rasulullah kan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh karena itu E, sempatkanlah kita dari sekarang sampai akhir hayat kita Untuk mempelajari Al-Quran Dan bagi yang sudah bisa untuk mengajarkannya Walaupun se sedikit apapun gitu Dari mulai cara membacanya Tajwid ya, sampai kepada tafsir Dan tadi pengamalan serta mendakwakannya Terima kasih Iya, terima ya, kasih <coughs> Allah, ya. ya Saya ya. sampai serak Iya <laughs> <laughs> baiklah Ustadz, langsung aja disimpulkan singkat saja Iya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian Kalau kita simpulkan ya Kita sekarang ada di dunia Di tengah belantara kehidupan Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat Kita harus punya peta Jadikanlah Al-Quran sebagai peta kehidupan Peta itu bukan sekedar dibaca dan dihafalkan Tapi peta itu harus diikuti Alias diamalkan Dan sebarkanlah Al-Quran itu Kepada sesama Dengan pengamalan Dengan penjelasan Sehingga Quran lebih tersosialisasi dengan indah dan kita benar-benar hidup dalam naungan Al-Quran Itu yang harus menjadi uh, tujuan hidup kita dalam mempelajari Al-Quran Iya, baiklah Ustadz dan sebelum ditutup dengan doa Pemirsa, uh, saya informasikan kepada Anda Dan sekarang saatnya kita sudah memasuki waktu imsak untuk Indonesia bagian Barat Saatnya imsak untuk Jakarta dan sekitarnya Kendalikan diri, jaga kebersihan hati Hidupku di tanganku Jingu, hidupku di tanganku Ya, Ibu, Bapak, marilah kita tundukkan kepala kita, hati kita sejenak Untuk lebih berkah dalam uh, pertemuan ini Allahumma inni as'aluka bi bi'anni as'hadu annaka antallahu La ilaha illa antal ahadu somadu alladhi lam yalidwa lam yulad Dwa lam yakullah hukufuan ahad Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah Ampunilah segala kehilafan kami Ampunilah Ya Allah segala kehilafan kedua orang tua kami Ampunilah Ya Allah segala kehilafan guru-guru kami Ya Allah karuniakan kepada kami Anak-anak yang soleh Anak-anak yang mencintai Al-Quran Generasi yang betul-betul mengamalkan dan mencintai Al-Quran Ya Allah jadikanlah Al-Quran Menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan kami Sehingga Al-Quran itu menjadi peta kehidupan bagi kami Ya Allah, Ya Rahman Berikanlah kekuatan agar detik-detik yang kami lalui Menjadi waktu-waktu terindah bagi kami untuk mengamalkan Al-Quran Dan Ya Allah, andaikan suatu saat Roh dan jasad kami harus berpisah Panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah Robbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adza banar Subhana karubbi karubbil izzati amma yasifun Wa salamun alal al mursalin Amin ya arhamar rahimin Amin ya rabbal alamin Amin ya rabbal alamin Syukran Ustaz, terima kasih Dan terima kasih juga kepada Tehmel Sandi Terima kasih juga Mas Bowo Terima kasih seluruh jamaah di sini Terima kasih kepada Masjid Al-Azhar Saya ya, pemirsa, insya Allah Kita akan uh, jumpa kembali ini. Besok pada pukul 3 pagi Dan akan disiarkan secara langsung Dari SMA 47 Bendi Raya Tanah Kusir Dan saya Ferry Ardiansa, Undur pamit, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan ibadah puasa Allah, Allah, Allah, Allah.